Mitra bisnis lebih dari satu ton daging celeng disita dari pedagang bakso, di mana akhir nasib daging celeng ini dimusnahkan dengan dibakar. Ada yang berpendapat mestinya bisa dijadikan makanan untuk hewan yang ada di kebun binatang. Untuk membicarakan masalah ini, kami telah terhubung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, bagaimana komentarnya soal ini? dari satu sisi sebetulnya itu bentuk ketegasan tapi sisi yang lain memang masih ada nilai ekonomi yang dilewatkan nah, tapi kalau pendapat saya memang sebenarnya baik juga kalau itu harus dimusnahkan, karena kalau tidak itu bisa merembes kembali ke pasar dan tidak mudah juga satu barang itu di re-export, misalnya, atau barang impor yang ilegal, atau dimusnahkan di tempat, kalau dia memberikan efek bahaya, atau dilelang Mekanisme lelang kan tentu juga ada. Tetapi kan bukan hanya itu yang dilihat. Artinya kan, jangan sampai katakanlah dilelang kemudian diteri lagi oleh importer yang makal kan bisa menjadi modus lagi kan itu. Tapi Pak Franky, di sisi lain ada sesuai celah eksekusi kebijakan seperti misalnya, ada sitaan sebanyak 2 ton daging ilegal, tapi yang dimusnahkan hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut, dan tidak ada yang tahu ke mana sisanya. Bagaimana dengan hal itu, Pak Frenkie? Kalau itu kan pelanggaran. Kalau misalnya kita bicara kes, penyalahgunaan itu tentu berbeda. Ya, kalau seperti itu, katakanlah misalnya, ada internal audit kan di setiap kementerian atau lembaga, tentu bisa memproses kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebenarnya kan yang paling penting adalah menjaga supaya barang itu tidak masuk wilayah Indonesia apakah itu melalui pintu resmi atau pintu tidak resmi tapi kan kondisi garis pantai kita ini kan sangat panjang sehingga berpotensi atau sudah terjadi banyak barang ilegal masuk melalui sungai atau pantai-pantai khususnya terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan mungkin bisa lewat perbatasan Papua pun juga bisa lewat perbatasan Sulawesi bisa melalui laut. Jadi itu ya harus dijaga. Nah yang kedua fitur resmi ya fitur resmi ini juga memang masih seringkali juga terjadi. Artinya, katakanlah barang itu masuk melalui pelabuhan, tetapi beredarnya dia tidak menggunakan persyaratan edar yang benar. Seperti misalnya Kementerian Perdagangan itu mengharuskan adanya MKG, manual kartu garansi. Tetapi ternyata barang elektronik itu yang diimpor, beredarnya tidak menggunakan manual kartu garansi. Itu juga ilegal. Atau kalau produk minuman, kosmetik misalnya masuknya resmi, tetapi beredarnya dia tidak mencantum izin edar barangnya, itu termasuk juga ilegal kalau dari sisi pengusaha, bagaimana seharusnya pemerintah semakin berperan untuk mencegah beredarnya barang ilegal di pasaran, Pak Franky? Tentu bagi pengusaha, itu kan inginnya bahwa pemerintah ini bisa secara tegas menindak pelaku penyelundupan, kemudian pelaku importer legal tetapi memasarkan produknya ilegal. Dalam konteks yang kedua ini, peran pemerintah tentu bukan hanya menertibkan, tetapi juga yang kita harapkan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang memasarkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, seringkali pedagang begitu banyak, sehingga tenaga pengawasnya itu yang tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan. Di sisi lain, peran serta masyarakat masih sangat kecil, sehingga kalau kita lihat misalnya konsumen membeli mainan, katakanlah karena murah, maka dia beli. Padahal ketentuan mainan sekarang itu sudah harus ada logo sni nya Sekali lagi, karena konsumen tertikat membeli kepada produk dengan harga yang murah, maka dia kesampingkan bahwa produk ini legal atau ilegal. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani, saya Giri Sadewa.